Mitra bisnis, banyak masalah terkait penyelenggaraan PON kali ini di Riau. Mulai dari persiapan yang kurang matang, sampai kondisi sarana dan prasarana yang dinilai kurang layak. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Sangat memalukan. Saya baca juga di televisi, baru akan tuntas pembangunan Wisma Atlet tanggal 30 September. Airnya belum keluar, kotor, bikin gatal, masih bau cat, itu sakit semua orang pulang dari sana nanti. Tapi bukan sepenuhnya kesalahan Mem Riau ya, eh, tapi juga dana yang mengalir itu tersendat, mungkin akibat ada... Kasus korupsi serupa ya di Hambalang, di kantor kementerian pemuda dan olahraga itu membuat orang takut, delay, ya. kasus pembebasan tanahnya juga terlambat gitu. Tapi ini mencerminkan betapa parahnya ya mekanisme dan proses perencanaan di kita gitu. Kemudian ini menunjukkan kalut-marutnya pengelolaan olahraga di tanah air. pokoknya kalau udah koordinasi, kerjasama ribet deh, makanya olahraga kita yang cukup lumayan bagus kan, yang individual catur, badminton gitu ya, panahan dulu ya kemudian angkat besi, pokoknya jangan ada yang kerjasama deh, hepak bola hancur lebur volley, basket itu tidak menonjol nah, jadi ada habit atau lingkungan yang membuat kita itu susah kerjasama dengan sesama kita Nah, budaya, kerjasama, koordinasi itu yang harus kita tumbuhkan Apa ini bisa disebut cerminan buruk dari kerja kementerian olahraga kita, Pak? Semua sia, nggak stereotype tapi semua Dan muara dari ini semua adalah korupsi Mudah-mudahan makin banyak yang masuk penjara lah, termasuk gubernurnya PON itu ditentukan berapa tahun sebelumnya sih? Kalau 4 tahun nggak cukup Nah, jadi PON yang akan datang misalnya baru ditentukan sekarang Jadi cuma ada waktu 4 tahun tidak cukup. Itu kalau Olimpiade itu 12 tahun nih, tentukannya di, di muka. Jadi perencanaannya harus semakin baik. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.